Assalamualaikum Syedera Loon, berita sore edisi hari ini Jum'at 7 April 2017 dibacakan oleh saya Feia Artega dan rekan saya Ahyar Sah, Irwandi Nova, Gubernur Wakil Gubernur Aceh, Periode 2017-2022 Siswa SMP Dayah Arogan menghilang Mahasiswa Aceh tuntut Presiden Bashar mundur Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Seideralon Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rapat pleno penetapan calon terpilih gubernur wakil gubernur Aceh hasil Pilkada 2017. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Rapat pleno itu sebagaimana diberitakan sebelumnya berlangsung di Hermes Palace Banda Aceh Jumat sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 11.20 waktu Indonesia bagian barat. Dalam rapat itu, KIP Aceh menetapkan Irwandi Yusuf Nova Iryansyah sebagai gubernur wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Dengan demikian, Irwandi Yusuf Nova Iryansyah dinyatakan sah sebagai gubernur wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Syederalun, Kas siswa kelas 1 SMP Dayah Arongan Kecematan Samalanga Biren, menghilang sejak sepekan lalu. Korban yang tinggal di asrama dayah tersebut sudah menghilang dari dayah sejak Kamis lalu. Dari Biren, Yusman Idris melaporkan, Mardiana kakak kandung Kasiandi mengatakan pihak keluarga mengetahui adiknya menghilang pada Rabu. Namun hingga kemarin, remaja yang memiliki ciri-ciri kulit sawu matang, tinggi badan 155 dan rambut lurus itu belum diketahui keberadaannya. Menurut beberapa saksi mata, sebelum menghilang, Kasihandi memakai baju kemeja biru corak coklat. Ia diduga tidak membawa pakaian lain saat pergi dari daya. Mardiana dan keluarganya berharap agar Kasihandi segera pulang ke rumah orang tuanya di Benar Meriah. Bagi yang menemukan atau mengetahui keberadaan, bisa juga menghubungi ke nomor 0823 62 42 19. Sejumlah mahasiswa Aceh yang tergabung dari beberapa ormas dan organisasi kemahasiswaan medesak Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Presiden Bashar dinilai telah melakukan kejahatan luar biasa dengan melakukan serangan bom berajun di kawasan Khan Saigun, Provinsi Idlib, Surya pada selasa 4 April 2017 sehingga menewaskan 20 anak-anak dan 52 orang dewasa. Desakan itu disuarakan mahasiswa dalam aksi solidaritas peduli Islam untuk suriah di depan masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Jumat. Aksi yang dimulai pukul 10 lewat 30 WIB mendapat pengawalan dari kepolisian. Serangan yang dilancarkan kali ini diduga menggunakan bom kimia yang berisi gas klorin. Serangan ini menyebabkan kematian yang menyakitkan karena harus menahan sakit yang luar biasa terlebih dahulu. Akibat dari serangan bom beracun ini, banyak keluarga sipil terutama anak-anak mengalami sesak nafas, asma, muntah-muntah, pusing, terbakar mata, dan kulit Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Jetralon pesawat militer pendeteksi nuklir milik Amerika Serikat Jumat meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan, menurut JMPT Angkasa Pura Dwazim, suratman pesawat itu akan terbang menuju Bandara Kadena, Okinawa Jepang, salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Sebelumnya, pesawat milik US Air Force telah berada 15 hari di Bandara Sim. Setelah mereka mengalami kerusakan mesin dan mendarat darurat pada Jumat lalu. Awalnya, pesawat itu dijadwalkan akan berangkat pada pukul 8 WIB. Namun karena masih terkendala dokumen dengan pihak Airnav, akhirnya keberangkatan tertunda 2 jam menjadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam penerbangan kemarin, memang tidak semua awak diangkut kembali ke Jepang. Informasi diterima serambi, masih terdapat sekitar 11 awak yang menetap di Aceh. Mereka merupakan kru, teknisi, mekanik, dan pengamanan. Sederalun Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menegaskan sokongan besar terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan serangan cepat ke Suriah Kompas.com Syria. Kompas Turnbull menegaskan serangan terukur yang dilakukan militer Amerika Serikat ke pangkalan udara di Provinsi Nome merupakan tindakan yang tepat. Menurut Turnbull, serangan itu akan menjadi pesan yang sangat tegas bagi rezim Presiden Assad untuk tak mengulang perbuatannya. Turnbull pun meyakini serangan Amerika Serikat dilakukan dengan pertimbangan jernih sebagai sebuah bentuk peringatan dan bukan untuk menggulingkan rezim Assad. Shederalun, jurubicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, mengatakan bahwa serangan rudal Amerika Serikat ke salah satu pangkalan udara Suriah hari ini melanggar hukum internasional. CNN Indonesia melansir... Armanata mengatakan Indonesia turut prihatin dengan serangan rudal yang merupakan respon Amerika Serikat atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Presiden Bashar al-Assad tersebut. Indonesia prihatin atas serangan unilateral yang dilakukan pihak manapun termasuk penggunaan puluhan rudal Tomahak sebagai respon penggunaan senjata kimia di Suriah. Walaupun begitu, Armanata mengungkapkan Indonesia mengutuk keras penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah menewaskan sedikitnya 70 orang, termasuk anak-anak tersebut. alun gubernur setempat di Suriah meyakini serangan peluru kendali Amerika Serikat ke pangkalan udara pemerintah Bashar al-Assad tidak memakan banyak korban jiwa meski mengakibatkan kerusakan materi. CNN Indonesia melansir, Dia mengatakan operasi penyelamatan dan pemadaman api sudah berjalan selama dua jam di pangkalan tersebut. Serangan itu adalah bentuk dukungan untuk kelompok teror bersenjata dan merupakan upaya untuk melemahkan kapabilitas tentara suriah untuk memerangi terorisme. Menurutnya pangkalan udara yang diincar itu selama ini menyediakan dukungan untuk sejumlah operasi tentara melawan ISIS di Palmyra. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jum'at 7 April 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali setiap pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. follow juga Twitter kami di at Serambi FM. Syedara Lun, wassalam.